Cerita Malin Kundang berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Legenda Malin Kundang sendiri menceritakan tentang seorang anak yang durhaka dan dikutuk menjadi batu. Zaman dahulu kala, ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Mande Rubayah yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubayah sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut Ketika Mande Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue Untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya Suatu hari, Malin jatuh sakit keras, hingga nyawanya hampir melayang Namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi Saat Malin sudah dewasa ia meminta izin kepada ibunya Untuk pergi merantau ke kota Karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana Menetaplah saja di sini, temani ibu Ucap ibunya yang sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau Ibu tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku Ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya Ini kesempatan bu ...karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita bu, izinkanlah pinta Malin memohon. Baiklah, ibu izinkan, cepatlah kembali, ibu akan selalu menunggumu nak, kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati akhirnya Mande Rubayah mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak tujuh bungkus. Untuk bekalmu di perjalanan... Katanya sambil menyerahkannya pada Malin, setelah itu Malin kundang berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari demi hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubayah, setiap pagi dan sore Mande Rubayah memandang ke laut, sudah sampai manakah kamu berlayar nak? Tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian ketika ada kapal yang datang merapat ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Apakah kalian melihat anakku? Malin, apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang? Tanyanya, namun setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun Mande Rubayah terus bertanya namun tak pernah ada jawaban Hingga tubuhnya semakin tua Dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk Pada suatu hari Mande Rubayah mendapat kabar dari Nahoda yang dahulu membawa Malin Nahoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubayah Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik Putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya Ucapnya saat itu Malin, cepatlah pulang kemarin nak Ibu sudah tua, Malin, kapan kau pulang? Rintihnya pilu setiap malam, ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja tak berapa lama kemudian di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah nan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul, mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira, Mande Rubaya amat gembira mendengar hal itu, ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya, sinar keceriaan mulai mengampirinya kembali. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan, pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari, wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat Malin, karena takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku, kau benar anakku kan? Katanya menahan Isak tangis karena gembira. Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar? Malin terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang camping itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, perempuan jelek ini inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku? Ucapnya sinis mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. Perempuan gila, aku bukan anakmu, ucapnya kasar. Mande Rubaya tidak percaya akan perilaku anaknya, ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, Malin, anakku. Aku ini ibumu, mengapa kau jadi seperti ini nak? Malin kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak mengakui ibunya, ia malu kepada istrinya. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, Hai, perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor. Perempuan tua itu terkapar di pasir, menangis, dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing... ...mande rubayah, pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi, tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit, lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya, Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu, ya Tuhan, ucapnya Pilu sambil menangis. Tak lama kemudian cuaca di tengah laut yang tadinya cerah, mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya, tiba-tiba datanglah badai besar, menghantam kapal Malin Kundang, lalu sambaran petir yang menggelegar, saat itu juga kapal hancur berkeping-keping kemudian terbawa ombak hingga ke pantai esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur badai telah reda di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu itulah kapal malin kundang tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia itulah tubuh malin kundang anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri ikan belanak dan ikan tenggiri. konon Ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Kisah legenda Malin Kundang ini memiliki pesan yang dapat diambil si kecil, yaitu sayangi kedua orang tua saat susah dan senang, dan jangan melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan mendidik dari kecil. Itulah dongeng anak dari Sumatera Barat, kisah Malin Kundang, si anak yang durhaka pada ibunya. Semoga bisa jadi pembelajaran untuk diceritakan ke anak-anak. Demikianlah kisah Malin Kundang dari Sumatera Barat, Indonesia. Sampai jumpa dengan kisah selanjutnya. Jangan lupa untuk sukai, bagikan video ini, subscribe dan terima kasih.